قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الرحمن السلام عليكم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma Alhamdulillah para jemaah sekalian ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Sabtu membahas untuk malam ini satu pembahasan saja fikih wanita. Dibuka fikih wanita. Terakhir kita bahas tentang hukum apa? Tato. Ya. Orang yang mentato yang lain kena laknat kena kutukan orang yang ditato juga sama kena laknat kena kutukan Nah, sekarang lihat judul yang berikutnya, fina Peringatan Coba lihat di halaman berapa terakhir? 593 593 593 593 594 sekarang coba baca Fenomena yang disediakan pada zaman sekarang ini ada jenis tato yang lain lagi yaitu tato disap atau digambar pada kulit tanpa penusukan jarum pada kulit. Perbuatan ini kita tidak menimbulkan ke dorong terhadap kulit tidak menapa. Karena ini bukan termasuk tindakan membuka ciptaan Allah sehingga lebih menyerupai inay atau latar buku nya syarat bahwa seorang perempuan tidak menampakkannya kecuali kepada suaminya saja. Baik, lihat di sini ada tato yang dibolehkan namun tidak pakai jarum suntik. Statusnya itu seperti kita para uh, wanita itu menggunakan inai. Namun di sini diberikan catatan kalau ada yang ditato misalnya dia membuat gambar seperti bunga misalnya itu hanya untuk khusus untuk suami. Terus Walaupun demikian, yang lebih berhati-hati adalah meninggalkan perbuatan ini. karena menyerupai perbuatan wanita-wanita yang minta dikabung di dunia. Baik, namun baiknya tadi ya, ini tidak pakai jarum pada kulit. Ya mungkin cuma ditempel seperti itu. Nah, walaupun di sini dibolehkan, namun baiknya tidak dilakukan karena nanti menyerupai wanita-wanita yang biasanya bertato. Nah, berarti dapat ambil pelajaran di sini, ya eh, kita tidak boleh menyerupai pelaku maksiat. Kalau ada pelaku maksiat yang punya kebiasaan seperti itu, ya misalnya tadi orang yang bertato, ada wanita yang bertato, maka ibu-ibu nggak boleh menyerupai orang yang biasanya bermaksiat. Misalnya modelnya pakaian. Kalau ada anak-anak nakal model pakaiannya seperti ini kalau kita pakai. Ya. Ini tulisannya misalnya metal. Ya, tulisannya itu metal. Metal itu identik atau serupa dengan anak-anak nakal. Kalau itu dipakai kalau kita itu jalan-jalan pakai seperti itu, orang-orang akan menurut kita, oh kamu juga anak nakal. Walaupun kamu itu suka ngaji, ya datang sering ada pengajar di masjid, walaupun pengajar misalnya, walaupun kiai, walaupun ustadz. Namun karena pakaiannya seperti itu akan menyerupai. Jadi orang-orang langsung penilaiannya, wah ini ternyata orang ini juga penggemar metal. Berarti anak nakal juga. Maka muruahnya kehormatannya itu jadi turun. Maka ini dalam rangka cuma biar kita tidak serupa dengan mereka, maka jangan ikuti model mereka. Sama juga dengan ibu-ibu. Kalau wanita-wanita yang nakal itu biasanya pakai yang seksi-seksi. Ya, pakainya ketat-ketat. Ya, pakainya ketat-ketat. Maka ibu-ibu juga harus hindarkan kebiasaan memakai baju yang ketat karena sudah identik dengan orang yang jelek. Itu identik dengan wanita-wanita yang jelek, wanita-wanita yang nakal. Maka baiknya tidak memakai pakaian pakaian semacam itu. Terus di bawah judul baru. Hukum operasi kecantikan. Ah, hukum operasi kecantikan. Hidungnya kurang mancung, dia mancungkan misalnya. Ini di sini banyak jerawat. Ya. Kemudian ini mau dihilangkan itu gimana hukumnya? Operasi kecantikan seperti ini boleh atau tidak? Nah, sekarang catat judulnya Hukum Operasi Kecantikan Kalau boleh, berarti ibu nanti siap-siap bisa berarti Apa judulnya? Hukum Operasi Kecantikan Terus, dibaca di bawahnya Operasi kecantikan mencabut banyak hati Sebagian darinya hukumnya berubah bagian lagi wajib dan setidaknya yang lainnya haram ya lihat hukumnya itu macam-macam operasi kecantikannya bagaimana dulu ada yang boleh ada bahkan yang wajib ada yang hukumnya haram jadi kita lihat satu persatu sekarang nomor satu yang dalam, perbaikan luka terdahpi, penambalan organ tubuh yang mengalami luka besar yang hebat, terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi tubuh yang biasanya nampak. Sebab di tadi yang mubah adalah penutupan luka yang dalam, perbaikan luka terdahpi, penambalan organ tubuh yang mengalami luka besar yang hebat. Jadi misalnya ada luka-luka yang nampak kemudian ditambah seperti tambal leban lah kayak begitu kasarnya. Ya, ditutup yang bagian luka tadi. Sehingga dipoles-poles-poles akhirnya yang tadi yang nampak luka ini dulu kena ke tabrakan, ada bekas jahitan ditutup lagi sehingga tidak kelihatan. Ini hukumnya mubah, terus. Terutama yang mengenai wajah, dan lokasi-lokasi tubuh -lokasi yang biasanya nampak. Ini semuanya merujuk pada perbaikan kekurangan dan mengembalikan pada bentuk tubuh yang asli. Semua tindakan dan operasi genik ini boleh dilakukan. Insya Allah, dalam sebagiannya dihukumi wajib. Ada sebagian yang dihukumi wajib juga. Ada sebagian yang dihukumi mubah. Maka catat yang pertama. kalau tujuannya ingin menutupi luka kalau tujuannya ingin menutupi luka terutama pada wajah terutama pada wajah dengan ingat ya, wajah itu bagian yang paling terhormat dari bagian tubuh manusia makanya diantara larangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami yaitu memukul wajah itu tidak boleh dilakukan, menampar istri itu tidak boleh pada wajah nggak boleh. ya ini suatu yang terlarang, maka Bagian ini kalau ada yang luka ini masih punya bekas maka itu bisa ya kasarannya ditambal. Terus tadi apa di catatannya? Catatannya tadi apa? Kalau tujuannya ingin menutupi luka, luka terutama pada wajah, ya terutama pada wajah maka boleh untuk melakukan operasi. bahkan terkadang bisa dihukumi wajib bahkan terkadang bisa dihukumi wajib wajib itu misalnya mukanya ini kecelakaan tabrakan parah Operasi besar di sini. Ya, ini ada luka besar. Maka ada bekas jahitan yang ini sulit hilang. Maka kalau ingin dioperasi melakukan operasi kecantikan tadi boleh. Bahkan kalau ini sangat-sangat parah bisa dihukumi wajib. Nah, sekarang yang kedua dibaca fina kedua menghilangkan panorama yang buruk yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan sedang hamil baik disebabkan oleh oven maupun yang lainnya demikian gula halnya dengan menghilangkan sesuatu yang menyelisih asal ciptaan misalnya jadi yang berenam tambahan menjadi dan semisalnya Obed. misalnya tambahan daging Ya. Terus operasi jenis ini kita harapkan tidak mengapa juga karena insya Allah tidak termasuk mobel cintaan allah. Nah coba dibaca awalnya tadi apa yang kedua menghilangkan panorama yang buruk yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan setiap hari naik disebabkan oleh obat maupun yang lainnya. Demikian pula hanya dengan menghilangkan sesuatu yang menyeret Menyelisi asal kita Misalnya jari yang ke-6 Tambangan jari Dan semisanya Iya Maka sepertinya tidak masalah Taib. Sekarang yang kedua Untuk menghilangkan sesuatu yang tidak normal. Seperti adanya jari keenam. Seperti adanya jari keenam. Setelah kelingkingnya ini ada tambahan satu jari. Ini susah sekali loh ini. Ini kadang susah mau pake sarung tangan gak ada, jari ke enam ada iya kan? gak ada ini, ini menyulitkan maka butuh operasi atau menghilangkan tambahan daging tulis selanjutnya, atau menghilangkan tambahan daging maka boleh melakukan operasi maka boleh melakukan operasi untuk menghilangkannya berarti yang kedua ini tidak ada masalah nggih yang kedua ini tidak ada masalah jadi misalnya jaringnya tadi ingin dia operasi sehingga jadi lima, yang enam itu jadi li? lima. Boleh. Ada di kulitnya ini tambahan benjolan. Gak tahu karena apa, ini ingin dihilangkan, mengganggu. Boleh juga dilakukan operasi benjolan tadi. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, Fina baca. Ketiga, semua operasi yang masuk dalam kategori pengumpas cintaan Allah, maka hukumnya haram. Allah sudah menciptakan manusia. Di antara mereka, ada yang tinggi tubuhnya namun ada juga yang pendek. Ada yang berwarna kulit hitam, ada juga yang jadi kulitnya. Ada yang tapan, dan ada yang jelek. Ini semuanya termasuk tanda keesaan Allah dan penciptaannya yang luar biasa. Dialah sang pemelihara yang maha membentuk ciptaannya, sebagaimana Allah berkata. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa dari maha bijaksana. Sudah tentu bahwa sengaja Pensi ciptaan Allah dengan cara mengubah atau warna kulit atau susunan anggota tubuh termasuk permusuhan terhadap Allah atas haknya dalam mengatur ciptaannya. Baik. Jadi kalau sesuatu yang sudah paten, warna kulitnya, kulitnya hitam sekali. Ya. Kulitnya itu hitam. Tahu dulu Michael Jackson ya? Tahu Michael Jackson? Itu orang negro itu asalnya. Kemudian dia operasi akhirnya jadi kulitnya sangat-sangat putih. Ya. Dia itu operasi jadi putih. Di sini juga ada struktur tubuh atau bentuk tubuhnya itu diubah. Misalnya ini, hidung ini. Ya, peserta ingin dibuat mancung. Contoh lagi, maaf, ini pada yang jadi waria. Yang tidak ada payudara, akhirnya ingin adanya payudara. Akhirnya dia pakai suntik, namanya suntik silikon. ya, Dia pakai suntik apa? Suntik silikon. Sehingga punya bentuk tubuhnya itu, punya bentuk laki-laki akhirnya punya payudara. Nah seperti ini, ini namanya merubah ciptaan Allah. Di tadi di, dikatakan semua bentuk merubah ciptaan Allah, semua hukumnya haram, tidak boleh sama sekali melakukan operasi semacam itu. Ya, sekarang jadat yang ketiga, segala bentuk merubah ciptaan Allah, segala bentuk merubah ciptaan Allah. Seperti Melakukan operasi Melakukan operasi Dengan merubah warna kulit hitam Dengan merubah warna kulit hitam Menjadi putih Atau hidung pesek menjadi Atau hidung pesek menjadi mancung Tadi apa yang terakhir? Semuanya Sampai mancung tadi Semuanya dihukumi haram Semuanya dihukumi haram Jadi merubah pesek jadi mancung itu haram Merubah warna kulit yang hitam Itu menjadi putih juga Haram Ini semua tagyir Merubah ciptaan Allah tidak boleh. Nah sekarang lanjutkan lagi. Dilihat keterangannya ini dibacakan dalil-dalilnya. Bagaimana, bagaimana Allah bagaimana Allah berkata tidak ada perubahan pada Allah. La tabdilah al kila tidak boleh merubah ciptaan Allah. Jadi yang sudah paten ini hidungnya seperti ini ya sudah seperti itu. Kulit yang Allah berikan yang hitam tadi ya sudah hitam seperti itu. Tidak usah diubah-ubah. Kemudian lompat ke paragraf berikutnya Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berdata Dan yang menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang berdata Yang dilakmati Allah dan setan itu mengatakan Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untuk saya dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan menggigit tangan-tangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka semua tang salinan terlena binatang ternak lalu mereka benar-benar mengotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya mengubahnya. Karena setan yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Oleh oleh antaranya salah satu amalan setan dalam rangka menyesatkan anak turun Adam adalah menyuruh mereka untuk mengubah. Jadi merubah-rubah seperti tadi ini termasuk godaan dari se setan. Terus paragraf berikutnya Tujuan untuk mengubah ciptaan Allah dengan mengubah jenis kelamin, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, mengubah warna kulit atau mengubah bentuk tubuh yang sudah disusun Allah untuk dirinya, terutama wajah maka semua itu merupakan bentuk tindakan mengikuti setan yang ingin menyesatkan anak turun adam. Nah, berarti kalau operasi wajah itu tidak ada sebab apa-apa, bukan karena kecelakaan, pokoknya ah ini mau bikin bentuk wajahnya lebih cantik sekali. Kalau tidak ada alasan-alasan apa-apa, nggak boleh. Itu sudah merubah ciptaan Allah. Terus nomor empat. Ada jadinya yang jelas berkembangan dengan pengubahan ciptaan Allah ini, Ya, Kegelnya adalah merenggangkan gigi, merenggangkan gigi. Jadi ini giginya ini sebenarnya rapat ya. Akhirnya dioperasi lagi, dibentuk giginya ini jadi jarang-jarang. Ya. Jadi tengah sini kosong, kosong lagi, kosong lagi. Kayak gitu. Itu namanya taflijul asnan. Terus menyambung rambut, menyambung rambut. Ya, dia lakukan operasi untuk menyambung rambut terus menipiskan bulu alis menipiskan bulu alis. Jadi alisnya yang tebal ini dia tipiskan. Sisanya pakai pensil misalnya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Ya, yeah, stop. Ya. Yeah. Sekarang jar nomor 4. Ada dalil-dalil yang melarang merubah ciptaan Allah. Ada dalil-dalil yang melarang merubah ciptaan Allah. Dan hukumnya haram serta dilaknat. Dan hukumnya haram serta dilaknat. Contoh, merenggangkan gigi, menyambung rambut, apa rambut palsu namanya pak? Wig. menipiskan alis juga mentato yang kemarin kita bahas titik semua perbuatan itu Semua perbuatan itu diharamkan. Diharamkan. Karena merubah ciptaan Allah. Kemudian sekarang yang terakhir yang kelima. Ini lihat ini tingkatan yang paling parah. Yang tidak boleh melakukan operasi seperti ini yang kelima. Baca. Yang kelima. Mengubah ciptaan Allah yang paling besar pengumumannya adalah penggantian jenis kelamin dari laki-laki ke -laki perempuan atau sebaliknya. Ini berlaku bagi orang yang diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki yang sempurna Lalu dia ingin menjadi perempuan nah. atau sebagainya. Adapun jika dijumpai pada makhluk terlihpun dua jenis kelamin. Nah, yang... setaip. Entah. Tadi ini aslinya laki-laki. Sejak lahir itu laki-laki. Dia operasi supaya jadi perempuan. Uh, untuk dia buang air tetap tetap pakai laki-laki juga. Ya. Dia itu buang hajat tetap pakai laki-laki kemaluannya. Namun dari bentuk fisiknya dia sengaja operasi supaya berubah jadi perempuan. Kemudian ada perempuan yang operasi lagi biar tampak laki-laki. Namun secara jenis kelamin dia tetap perempuan. Maka nanti kasusnya itu kalau e, ada yang punya keadaan seperti ini. Jadi yang laki-laki sudah jadi perempuan dia cari pasangan yang yang tadi jadi perempuan ya yang laki-laki yang dulu asalnya itu perempuan, akhirnya nanti kalau nikah, yang hamil itu laki-laki, yang perempuan itu nanti yang jadi suaminya ya, bingung kan? bingung, jadi nanti yang laki-laki itu yang nyusui saking parahnya seperti itu, mungkin ini saya cuma uh, lihat videonya dalam bahasa inggris soalnya Karena saya utak-atik mau pelajari itu, ya Allah ini kayak begini ada juga. Ya. Tapi ini videonya dalam bahasa Inggris. Lihat ini, uh. Kayak biseksual ini, jadi dia punya bukan biseksual. Kalau biseksual nanti, biseksual itu kelamin ganda. Ini kelaminnya asli namun trans. Melakukan trans, inamunya transgender. Yang laki-laki jadi perempuan, ya. Berarti nanti dia jadi laki-laki uh, jadi perempuan. Berarti nampaknya perempuan, namun enggak hamil. Kemudian yang perempuan itu jadi laki-laki. Laki-laki nanti yang hamil loh. Suami nanti hamil perutnya yang besar. Itu dari mana laki coba laki-laki yang hamil seperti itu? Seperti itu loh jadinya. Belum pernah lihat ya? gak usah lihat. Sakit ini nanti aduh kena penyakit itu. Ini parah sekali. Maka dikatakan di sini operasi Plastik yang paling parah, operasi yang paling parah tadi kalau merubah laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki. Tulis yang kelima. Merubah ciptaan Allah yang paling parah. Merubah ciptaan Allah yang paling parah. dan dihukumi haram dan dihukumi haram yaitu merubah jenis kelamin merubah jenis kelamin di mana laki-laki diubah jadi perempuan di mana laki-laki diubah jadi perempuan dan perempuan diubah jadi laki-laki Berarti nanti jadinya bapaknya itu yang hamil dan menyusui. Di rambutnya laki-laki, tampang itu laki-laki. Nanti dia yang hamil, jadi suaminya yang perutnya besar. Nanti yang melahirkan sampai nanti yang menyusui. Kalau masih punya payudara juga, kalau dia payudaranya habis berarti tinggal nanti pakai susu kaleng aja. Terus dibaca. Ada lagi satu lagi nih. Apapun kita kijun pada makhluk terhipun jenis kelamin, yakni yang memiliki organ vital laki-laki dan juga organ vital perempuan. Nah, ini namanya khunsa dalam bahasa Arab namanya khunsa. Dia jenis kelamin eh, maaf, kemaluan laki-laki ada, perempuan juga ada. Ya. Laki-lakinya ada, perempuannya juga ada. Lanjutkan. Dan inilah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai khunsa Khunsa, terus Maka operasi bedah untuk menghukumkan satu jenis heramin yang dominan untuk orang itu insya Allah hukumnya halal Baik, ini masalahnya harus ditentukan dia laki-laki apa perempuan Kan punya dua, enggak? harus ditentukan, ini mau laki-laki apa perempuan Kalau ini laki-laki berarti perempuannya itu dihilangkan kalau ini perempuan berarti laki-lakinya dihilangkan. Maka melakukan operasi untuk jenis yang ini boleh Karena punya Dua jenis kelamin Ada istilah ini istilah beda lagi Ini istilah-istilah aneh-aneh pokoknya enggak, saya cuma terangkan aja Ada istilah biseksual Biseksual itu artinya uh, Ini laki-laki Namun dia mainnya, dia senang dengan perempuan Dia senang juga dengan laki-laki jadi kalau mau ditanya, kamu punya pacar siapa saja? Ada pacarnya yang laki-laki, ada dia senang dengan laki-laki, pacarnya dengan perempuan juga ada. Itu namanya biseksual. Jadi seksnya itu ganda. Coba gimana perasaannya coba? Kalau ini sudah menikah, terus tahu bahwasanya suaminya itu senang sama laki-laki lagi, laki. namun dengan perempuan juga senang. Itu perasaan Ibu, -ibu bagaimana coba? Hah? Jadi dia dengan laki-laki itu seperti seperti dia perlakukan seperti istrinya coba, ya ini dengan istri sama-sama senang, namun kalau ketemu laki-laki itu juga cinta mati lagi. Jadi dia punya dua ini loh. Saya dengar saya pernah baca ceritanya itu orang Indonesia juga ada kayak gitu ya Allah saya ulah bikusin, ya ini gila dari mana lagi dunia mana lagi, ini dua loh ini. Jadi kalau dia ketemu perempuan, dia senang juga dengan perempuan, dengan laki-laki, senang juga. Luar biasa itu. Ya, itu namanya bisexual, kalau tadi itu namanya transgender. Namun tadi yang satu ini disebut apa tadi? Hunsa. Sekarang catat. Ada yang disebut dengan Hunsa. Hunsa, K-H-U. Enggak, masih lanjutan. Masih nomor lima ini. Ada juga yang disebut dengan khunsa. Khunsa. Jangan namakan anak seperti ini ya. Kalau khunsa boleh. Khunsa enggak boleh. Khunsa. Yaitu. Punya dua kelamin. Laki-laki dan perempuan. punya dua kelamin, laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan untuk kasus ini titik tadi, untuk kasus ini dioperasi untuk menentukan untuk menentukan kelamin yang dominan untuk menentukan kelamin yang dominan Maka dibolehkan Maka dibolehkan dan tidak termasuk Dan tidak termasuk Merubah ciptaan Allah Dan tidak termasuk Merubah ciptaan Allah Kesimpulannya ada lima nge? Nah masing-masing tadi Hukumnya beda-beda Nomor satu tadi apa? Merubah luka pada apa? Wajah Boleh atau enggak? Boleh Hukum asalnya cuma boleh kadang bisa jadi wajib kalau wajahnya rusak. Kecelakaannya parah harus operasi untuk biar dikembalikan seperti semula, hukumnya kadang bisa jadi wajib. Kemudian yang kedua, menghilangkan apa? Keadaan yang tidak normal. Contoh tadi apa? Jarinya 6. Ada kulit yang kulit tambahan yang benjolan misalnya timbul lagi. Maka operasi untuk menghilangkan itu Boleh, yang ketiga Yang ketiga apa? Operasi untuk merubah warna kulit Untuk memancungkan hidung Artinya merubah ciptaan Allah Hukum asalnya haram Terus yang keempat Ada dalil-dalil khusus Yang menyebutkan merubah ciptaan Allah Seperti ini Haram dan dilaknat Contohnya apa? Merenggangkan gigi Terus Menyambung rambut Terus Menipiskan alis Terus Tato Ini semuanya haram Bahkan termasuk dilaknat atau dikutuk Kemudian yang kelima Yang paling parah Yaitu apa? Merubah jenis kelamin Namun ada satu yang boleh yaitu khunsak kalau punya jenis kelamin ganda, maka dioperasi supaya menentukan mana yang lebih dominan ketika itu. Kalau tidak salah, yang tahu Dorce ya? Nah, Dorce itu masuk yang hunsa ini. Masuk yang hunsa. Menentukan mana yang dominan, dia milih perempuan. Kalau tidak salah itu. Jadi boleh kalau operasi untuk menentukan mana yang dominan makanya tahu dong berita-berita Sampun? Ya. itu tentang masalah operasi kecantikan, operasi plastik dan semacamnya ada pertanyaan? Merjenti? Kalau operasinya tadi haram, merubah ciptaan Allah, merubah warna kulit, memancungkan hidung, berarti berdosa, penghasilannya haram. Sama seperti dia gugurkan kandungan, seperti itu operasi-operasi itu hukumnya haram. Gugurkan kandungan ketika ada yang hamil di luar nikah misalnya, haram. Ada lagi. Bulu ping Enggak mesti dua kelamin. Dia satu kelamin. Namun kecenderungannya laki-laki ini laki-laki senangnya dengan laki-laki juga senangnya juga dengan perempuan. Oh, itu namanya biseks. Dengan istrinya sama? <tuk> sama dokter laki-laki. Itu di ini aja dikebiri aja, Bu itu. <tuk> <tuk> Iyalah dia bukan nuhunsa namun kelakuannya itu kecenderungannya dua jenis kelamin dia senang dengan laki-laki senang juga dengan perempuan punya juga. iya punya anak juga namun dengan yang sama jenis dia senang juga coba. itu ya. ada lagi Ini yang penyakit-penyakit kayak waria, yang transgender tadi itu cuma banyaknya itu karena pergaulan. Waria-waria bisa ada itu karena hidup dengan teman-teman waria juga. Sama seperti itu, maka kecenderungannya juga akhirnya jadi seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Oke, sampun nggih? Ya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas untuk malam ini. Untuk videonya ini sudah dimuat, nanti malam ini juga ada Sekitar 3 atau 4 video Untuk kajian fikih wanita ini, jadi yang kemarin-kemarin awal-awal dulu Terutama pas pembahasan Kecantikan-kecantikan ini, cara berias diri Itu sudah dimasukkan dalam video di Youtube ya, Nanti tinggal didengar saja, lengkap Oke, ini kemauan, kita tutup kalian doa Kapratul Macili, semoga Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh